Kembali lagi dengan Bang Kavikurnia dalam Kavis Break Dan Anda boleh berbagi bersama kami di 0816 924, 924 Untuk SMS gitu Tadi kalau ada yang terserah Sekarang ini juga ada seorang pengusaha nih Bapak Hermanto ya Emangnya ada yang perhatiin kita kalau bisnis merugi Atau sampai perusahaan tutup Benar juga ya Bang? Iya, nah ini kan menarik sekali Bahwa uh, terjadi ke apatisan, jadi masyarakat kita menjadi frustrasi, menjadi apatis gitu, yang berakibat adalah bahwa, kalau tumpulnya kita bermimpi, kita, kita tidak lagi berani bermimpi, kita tumpul untuk bermimpi, akhirnya apa? kita tidak berani untuk melakukan apa-apa hmm. dan ketika kita tidak berani melakukan apa-apa maka, kita tidak akan membuat inovasi, kita tidak akan membuat robosan, kita menjadi pasif, kita tidak aktif gitu loh Dan kita tidak lagi menjadi penasaran Nah itulah sebabnya Mengapa saya selalu menekankan Penasaran adalah biang kehidupan yang sesungguhnya Ya itulah Bang Kaffi Kurnia Biang penasaran Biangnya tuh lu Bang ya? Tadi menarik Bang dikatakan Rokto Bang Kaffi sebelum jadah break tadi Bahwa mana nih Mana lagi gitu Mimpi cita-cita yang besar yang bisa menggugah Bangsa ini sampai memuluskan uh, Bisnis di bangsa ini juga Gue pengen tahu bang, cita-cita lu waktu kecil apa sih? Saya cita-cita saya waktu saya kecil. Hmm. Menjadi seorang sastrawan. Wow. Menjadi seorang penulis puisi. Hmm. Saya cita-citanya itu. Simple banget ya. <laughs> Dan udah kesampaian sih. Iya, jadi itu cita-cita saya waktu saya masih kecil ya. Hmm. Tapi yang menarik adalah begini. ya Kita ambillah contoh ya. Kalau kita... Contoh adalah adalah uh, acara American Idol yeah. yang kemudian berkembang menjadi juga Talent dan segala macam apa segala macam. Tapi kan itu adalah itu adalah acara yang uh, benar-benar betul menginspirasikan orang untuk bahwa you can do something. Anda you can be a star, you can be sama dias gitu dan acara itu kan kalau di luar negeri lah ya di Indonesia konon kabarnya uh, terus menerus menurun uh -huh. pesertanya tapi kalau di karena industrinya, industri musiknya tidak berkembang yeah, yeah. dan tidak ada kesempatan artisnya juga gak dirawat bang kalau disini emang iya yeah. kelasnya beda tapi kalau di, di luar negeri di yeah, Amerika, Inggris itu wow. pesertanya uh, dan audiensnya itu uh -huh. menjadi sangat banyak ratusan ribu dan kemudian memang ee uh, tidak uh, hanya satu pada akhirnya gitu loh. Yeah. Tapi talent show seperti itu apakah itu MasterChef, apakah itu acara-acara uh, seperti itu. Mm -hmm. Itu kan membuat orang untuk berani bermimpi gitu loh. Yeah. Menginspirasikan orang. MasterChef di Amerika yang menang 2012 mm. itu adalah Christine Ha. Iya. Yeah itu buta, loh. orang buta betul. Iya kan, buta. Hmm, buta. Perempuan buta dan dia buta sejak tahun 2007. Mm Heeh. -hmm. Tapi akhirnya dia bisa menang menjadi juara dan mendapat hadiah 250.000 US dolar. Padahal dia di sana tadinya cuma nemenin suaminya kuliah. Makanya bisa jadi, daftar jadi master. Stress. Nah, itu kan acara-acara seperti itu akhirnya menciptakan apa? keberanian orang untuk bermimpi dan ya. membuat orang berani. Oke, okay. nah, itu. Itu itu kan, itu kan, stimu, itu kan mem memberikan memberikan stimulasi, mm -hmm. stimulasi untuk mereka supaya apa? untuk berani bermimpi yeah. dan akhirnya menciptakan keberanian. Okay. Nah, itu sangat dibutuhkan oleh kita semua saat ini. Pasti. Kita ke panel phone dulu nih. Ada yang tahu ini? Pak Santos selamat sore. Sore, Selamat sore. Iya, apa kabar? Baik Hari ini masih memikirin negara Enggak <tuk> maksudnya begini bang Kapitoria Negara gak usah memikirin kita Atau gak apa Gak kita Ya gitu kan Artinya Kadang-kadang kita itu kan juga memikirin nih Emang kalau kita bangsa kita ini jauh Sejak Pak Harta mundur Leng-leng-sel ini, ini kelihatan lebih oke okay. Setelah Apa namanya tuh Reformasi malah lebih memang sekarang orang lebih egois sih Makasih ya sekali aja lah sekarang lah kalau ada orang kenapa di jalan siapa mau nolongin kita lagi macet nih di kampak merah gede-gedean juga sebelah total kita cuek aja siapa mau nurunin mas takut kena bajak gilak ini aku udah mesti kok polisi di polisi juga lain negara nih memang udah negara bayang yang tapi kan ya, banyak pemain-pemainnya banyak dari itunya tuh orang-orang di belakang layarnya gitu, Bang. Enggak ketangkap pun, Bang. sih, Bang. Baik, like. makasih. Amin, terima kasih. Pak Santos kok kejamnya kau, Bang. <hoti> Lagi didoa. <hoti> ini <ada> diimpas. <diota. hoti> Selanjut lagi nanti dengan Bangka Fikurnia, jadi tetap bersama kami, silahkan yang mau SMS di 0816924924.